サルチタコジャーナーカウバタマニャヘンリータバマミコジャネギブリュウヤ サボ。 Samuel. Halo Tabece. Gimana rasanya kamu membuka malam ini?、Uh, rasanya tegang banget. Cuman、uh, balik lagi aku harus kasih yang terbaik. Jadi aku juga excited banget. Fansnya banyak di situ tuh. Oke、okay, Samuel,、uh, yeah. itu tadi penampilan yang cukup menyenangkan ya untuk opening ya.、Uh, mana tepuk tangannya nggak ada nih di bilangnya? Gitu dong. Aku nungguin ini kamu apa? Beatbox ya namanya ya?、Oh, beatbox. Hah, ha, Nungguin, tadi <laughs> gak ada beatboxnya.、Um, yang aku bisa lihat kalau、uh, kamu ada perkembangan ya. Kemarin mungkin ada beberapa kritik. Aku rasa kamu sudah berkembang lebih, jadi itu bukti adalah kalau kamu juga mendengarkan masukan-masukan dari kita. Dan kelihatan di sini kamu lebih punya rasa percaya diri, kelihatan kamu sudah banyak belajar, kelihatan kalau kamu,、um, apa ya, udah punya ambisi. Itu kan yang ditungguin dari kamu, ambisi juga kayaknya, kok selama ini kurang ambisi, tadi aku bisa melihat ambisi kamu. Makasih banget Kak Beca. Ya,、yeah. buat aku it was a good performance. Samuel. Halo Bunda Maya. Halo. Uh, uh, menurut saya juga kamu meningkat dari minggu lalu ke minggu sekarang.、Sini. Tapi yang tidak meningkat adalah kamu belum ada surprise. Dari minggu ke minggu. Surprise yang saya tunggu untuk membuat kita terpukau itu belum muncul. Oke Bunda. Sama sekali. Tapi memang kalau vokal seperti kamu ini secara industri rekaman sudah cukup. Hanya lawan kamu nih gawat semua, kalau kamu masih kayak gini terus saya rasa kalau、uh, vote SMS kamu tidak beruntung saya rasa kamu bisa cepat keluar nih karena kamu yang balik-balik saya tekankan dari kemarin-kemarin adalah kita pengen surprise yang kita tidak sangka bahwa kamu mampu melakukan itu. Jadi kita tunggu itu. Oke,、okay, b iya ya, yeah, siap. Oke,、okay, thank you judges. Sekali lagi tepuk tangan untuk Samuel yang mana? Wow. Nah seru banget juga kan penampilan yang barusan.